Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wabarakatuh. Ikhwatifillah barikallahu wikum. Yang berikutnya, halaman 15 dari Kitab Al-Muyassar. Tafasulul Asma'il Latila Tansurif. Rincian dari isim-isim yang tidak dapat menerima Tanwin. Yaitu, bentuk-bentuk isim yang tidak dapat menerima tanwin. Yang pertama, sifah muntahal jumuk yaitu jamak taksir yang mengikuti wazan mafaa'ila dan mafaa'ila. Contohnya masjidah, masjid-masjid, dananira, dinar-dinar atau banyak dinar. Jadi pada jama' taksir yang mengikuti wajan mafa'ilah dan mafa'ilah, maka tidak dapat menerima tanwin. Yang kedua adalah alif taknif maksurah, yaitu isim mu'annas yang diakhiri dengan alif maksurah atau alif lazimah. Alif, lazimah. Contohnya hublah. Ini adalah bentuk mu'annas dari habelun. Yang artinya tali. Sugro ini mu'annas. Muzakarnya adalah shogirun. Kecil. Kubro ini adalah e, mu'annas. Bentuk mu'annas adalah kabirun. Yang artinya besar. Ukro ini juga bentuk mu'annas. Muzakarnya adalah akhor. Yang artinya yang lain jadi pada isim mu'annas yang diakhiri dengan alif lazimah maka tidak dapat menerima tanwin kemudian yang berikutnya adalah alif tanis mamdudah yaitu isim mu'annas yang diakhiri dengan alif mamdudah yaitu hamzah jatuh setelah alif Contohnya, sofra'u, kuning, payutau, putih, saudau, hitam, hamra'u, merah. Ini adalah bentuk-bentuk mu'anad. Yang mu'anadnya dengan alif mamdudah. Kemudian, yang berikutnya, al-wasfu ma'al-adal, yaitu sifat. Ya, sifat bersama dengan itu kata tersebut merupakan pemalingan dari bentuk aslinya merupakan pemalingan dari bentuk aslinya contohnya masna masna ini artinya dua dua ini merupakan bentuk pemalingan atau pemalingan dari bentuk aslinya yaitu isnani isnani ketika seseorang hendak mengatakan Isnani-isnani, maka bisa diringkas menjadi masna. Itu dua-dua. Kemudian, contoh berikutnya, sulasa. Ini bentuk pemalingan dari salasun. Ruba'a arba'un. Demikian. Kemudian, yang berikutnya, alwasfu ma'awazinil fi'li. Yaitu sifat, bersamaan itu merupakan wazan fi'il. Jadi sifat tersebut mengikuti wazan fi'il, yaitu wazan fi'il af'alu. Contohnya ahsanu. Ini sifat bagus. Akbaru besar. Asgharu kecil. Kemudian yang berikutnya alwasfu ma'a ziyadatil alif wa'nun. sifat dengan tambahan alif dan nun pada akhirnya. Contohnya, sakronu, pemabuk, hudban, pemarah, syaba'an, kenyang. Ini semuanya adalah e, sifat. Sifat dengan tambahan alif dan nun. Biasanya dengan menggunakan timbangan fa'lanu. Kemudian yang berikutnya, al-alam maal adl, yaitu nama. Tadi, Tiga sebelumnya adalah sifat. Kemudian sekarang adalah al-alam mal al adl yaitu isim yang dia itu adalah nama. Dan nama tersebut merupakan pemalingan dari bentuk aslinya. Contohnya Omaru, Zufaru, Zuhalu. Ini nama-nama. Ya, nama-nama. E, biasanya dengan menggunakan wazan fu'alu. Omaru ini bentuk pemalingan dari Amir. Zufaru, ini asalnya adalah Zafir, Zuhalu, Zahil. Ada juga Hubalu, ini juga dari kata Habil. Dan lain sebagainya. Yang berikutnya, Al-alab ma'awaznil fi'li. Yaitu nama dengan, atau nama tersebut merupakan wazan fi'il. Contohnya Ahmadu Yazidu Ahsanu ini nama-nama orang semuanya. Ahmadu ini mengikuti wazan af'alu. Yazidu mengikuti wazan Yaf'alu. Ahsanu mengikuti wazan af'alu. Jadi ketika nama nama tersebut mengikuti wazan fa'il atau timbangan fa'il maka tidak dapat menerima tanwin. Yang berikutnya al-alam Ma'aziyatatil alif wal nun yaitu nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Contohnya Osmanu Sufyanu, Sulaimanu, Salmanu dan lain sebagainya. Jadi nama yang diakhiri dengan alif dan nun maka tidak dapat menerima tanwin. Kemudian yang berikutnya al-alam ma'atnis yaitu nama perempuan. Nama perempuan. Aisyah. Ini nama perempuan. Maka tidak dapat menerima tanwin. Fatimah. Mughiroh. Mughiroh. Walaupun Mughiroh adalah nama laki-laki. akan Tetapi tanda taknisnya. Ada yaitu tak marbutoh. Tak marbutoh. Itu tanda mu'anaknya. Maka tidak dapat menerima tanwin. Hamzah. Hamzah nama laki-laki ya akan tapi dia dikategorikan yaitu e, muannats dikarenakan ada ta marbutah yang berikutnya al-alam ma al yaitu nama ajam atau nama non arab contohnya ibrahimu ismailu Yusufu. ini semuanya adalah nama-nama ajam nama-nama ajam Maka nama ajam tidak dapat menerima tanwin. Yang keenam atau yang berikutnya, ala alam ma'atarqib majzi, yaitu nama yang merupakan peleburan dari dua kata. Contohnya ba baklabaga. Ini adalah e, sebuah kata yang Hasil peleburan dari dua kata, naam, ba'la baka, yaitu ba'lun dan bakun. Haddora maut, ini juga peleburan dari dua kata menjadi satu. Haddora dan mautun. Demikian, e, rincian dari bentuk-bentuk isim yang tidak dapat menerima tanwin. Mudah-mudahan difahami. Wa'allahu ta'ala alam bisawab, subhanakallahumma wa bihamdika, ashihadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaiki.